Pak, Mane Sat, mau mungkin mau nanya sedikit, Pak. Gini, Sat, e, sekarang kan zaman teknologi apa yang informatika gitu, Ustaz. Nah, seperti kita, Ana, dan mungkin banyak orang menggunakan ada menggunakan Facebook, Twitter, atau apalah istilahnya gitu, Ustaz. Nah, cuman kan e, di internet itu kan bermacam-macam gitu, Ustaz. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu, Ustaz. Nah, kadang-kadang kita mau cari yang baik, cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu hmm. coba, coba gitu, nah ini bagaimana menurut Antum, artinya kiat menghadapinya kiat, ya, ya, itu loh Antum, bagaimana gitu, nasihat-nasihat Antum ya barakallahu fikum <tuh> alhamdulillah, salatu wassalamu arasulillah ar wa ala alihi wa sahabim wa ala ba'du mungkin secara umum pertanyaan Antum, ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya di zaman teknologi begitu maksudnya di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif ya kan. Iya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya. Yang disyariatkan oleh Allah yang Maha Mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh iya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda Badiru bil a'mali fitanan kaqitail laylil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinahu bi'arad min ad-dunya Hendaknya kalian segera dalam beramal. Perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas, karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah s.a.w. alaihi hadis Sahih riwayat Tirmizi ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu. Dari segala keburukan Jadi kita punya Penjagaan yang bersifat umum Sebelum menghadapi fitnah Sebelum kita dihadapkan pada kondisi Yang sulit kita Untuk menguasai hati kita sendiri Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Kita harus punya kedekatan yang kita usahakan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Perbaikan iman Perbaikan ibadah Selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rajin membaca Al-Quran berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah. Hal-hal yang mengguncang iman. Apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi. Menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini. ya Memiliki dua <tuh> apa ini, sisi seperti ini. Negatif dan positif. Tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama jangan apa ini Facebook kan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. kita bisa saling menasehati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat. dan ya, kita bisa menyebar menyebarkan kan, Allah, ya iedawah. bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa, bisa mengenalnya, bukan. mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. <tuh> tapi di satu sisi juga bisa menjadi Sarana penyebaran informasi yang buruk tentu iya. saja Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah Dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi Yang jelas kita punya kaedah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita Kalau kita selalu berpegang teguh Dengan tauhid Dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Yuthabbitu Allahul amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang Sahih yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Uh, ini saat, mungkin subhat kalau sahwat mungkin kita sudah tahu. Artinya kita bisa cepat menghindari. Teman kan seperti Facebook atau e, internet dan lainnya say, kita buka-buka website atau apa kan Kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu, Tapi kadang-kadang kan ada subat-subat yang apa namanya Kita nyasar gitu. Iya nyasar itu artinya yang tidak benar Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan hmm. Bagaimana kiat-kiat kita untuk uh, menghindar lagi dari jeratan itu Iya Barakallahifikum Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akhidah ahlus sunnah wal jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah meneritahkan dalam Al Quran, Anfas alu ahla dikeri, ingkun tumla Bertanya kepada orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, Fainna shifa uli as sual. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku, kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al Quran, Alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh ternyata mungkin hadisnya lemah. Sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih. Kalau ada yang bertentangan... ...mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah ilmu itu... ...disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil kan. Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti... ...tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu. Iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan manfaraka ad-dalil dallasabil barang siapa yang menyelisih dalil maka dia akan sesat jalannya kalau kita kembali kepada dalil kita kembali kepada petunjuk makanya ilmu ya dengan izin Allah Subhanahu membimbing kita kepada jalan keselamatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mensifati penuntut ilmu dengan mutaallimun ala sabilin najah orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, shubhat maupun syahwat. Nah, apa salah Jadi <coughs> dalam apa namanya internet bertantem tadi yang hmm. anda tangkap, boleh-boleh saja silakan <coughs> selama tujuan kita baik, baik dan iya. menghindari dari hal-hal itu. Hal-hal yang buruk. Iya, iya. Nah, jadi eh, karena kan banyak website atau artikel-artikel eh, yang mungkin website ke-website itu bagus, tapi mungkin ceroboh gitu tidak apa namanya ya, tidak difilter gitu ya tidak disaring di ya, itu yang baik yang ya, ya, ya. yang, yang, yang, yang anu itu. Ya seperti itu. Hal-hal <tuh> yang seperti ini yang akan Allah Subhanahu wa taala jaga kita darinya sebagai bukti sebagai bentuk taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini. Atau ingat Anda pernah ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang oh, salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? kuntusam alladhi maubihi aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Yus, waalaikumsalam. Aladziyubusirubihi. Aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahuwataala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah Subhanahuwataala memudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah Subhanahuwataala berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup. Tuh, ya. Kita 20 ya. Iya, sallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.